Baik, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya mau bertanya uh, bahawa menurut Firman Allah, bahwa dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan, malah sudah kesulitan, ya, sudah ada kesulitan kemudahan. ada kemudahan, malah dua kali kemudahan yang dijanjikan Allah, tetapi mengapa pada kenyataannya dalam kehidupan kadang orang itu ketika ditimpa musibah yang terus menerus, sepertinya kehilangan kepercayaan akan ayat tersebut. Bagaimana untuk uh, kiat-kiatnya untuk menguatkan hati agar uh, tetap berada dalam uh, ajaran Islam yang benar? Baik, biasanya orang patah semangat ketika tidak adil. Di dalam memfokuskan pikirannya. Contoh orang yang minder, dia terlalu fokus kepada kekurangan. Sedangkan nikmat yang melimpah, tidak dia pikirkan. Akibatnya minder. Begitupun orang, kalau fokus kepada yang salah, yang jelek, yang kurang, maka seakan-akan sepanjang hayat itu kurang. Padahal kita sudah berapa lama hidup di dunia ini? Sudah berapa banyak kesulitan yang kita hadapi? Bandingkan Dengan kesenangan Yang kita nikmati Jauh lebih banyak Kita sudah menghadapi banyak Dalam hidup kita ini Hampir tiap minggu Ada episode-episode Yang menyakitkan, memilukan Berapa banyak orang yang sudah menyakiti kita Tapi kita tetap ada yang menghargai Kalau kita sakit Berapa kali kita sakit Kita tetap bisa menikmati banyak hal Kalau kita dalam kesempitan Berapa banyak kelapangan yang sudah kita nikmati Sayangnya Orang kalau dalam keadaan susah Seakan-akan rangkaian kesusahan yang dia pikirkan Padahal luar biasa Kita bisa bertemu begini saja sudah merupakan nikmat Allah Dapat ilmu, nikmat Mungkin di rumah kita sedang dapat masalah Tuduk bersama di sini siapa yang memberi? Kita mendengarkan siapa yang menyehatkan telinga. Kita memahami siapa yang menghujamkan di hati. Kadang ini tidak termasuk nafas segar, tidak termasuk nikmat. Makan walaupun dengan garam tapi lidah masih merasakan asin, itu pun nikmat. Maaf sudah makan. Ke belakang bisa lancar itu pun nikmat jarang kita bisa renungkan ketidakadilan memfokuskan pikiran yang membuat kita merasa hidup ini hanya rangkaian penderitaan baik ada lagi mari-mari silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh e, ini ya, bentuk Kemudahan atau tanda-tanda kemudahan sudah kesulitan yang gampang kita tangkap itu seperti apa sih ya sebenarnya? Oh, jadi kalau sulit, mudah itu seperti apa? Iya, bentuk kemudahannya. Iya, yang berat adalah kalau menginginkan kemudahan versi kita. Padahal kemudahan versi kita belum tentu menyelamatkan. Apakah kalau bisnis kemudian untung gampang itu merupakan rezeki? Belum tentu, karena setiap mendapat uang itu butuh kemampuan mental tersendiri. Terlalu mudah mendapatkan uang, mental belum siap, iman belum kokoh, uang itu yang akan menghinakan dan mencelakakan. Karir melesat di kantor. Dia paling muda, kedudukan paling tinggi Apakah ini nikmat, kemudahan karir? Belum tentu Ini pun ujian Karir yang meresat Belum disiapkan Kekokohan iman, kematangan jiwa Kedewasaan bersikap Jadi sombong Jadi tak kabur Jadi yang namanya kemudahan Yang paling penting adalah Sesudah ada kesulitan Kita dimudahkan mengenal Allah Mungkin utangnya belum terlunasi Tapi kita bisa sungguh-sungguh ibadah Nikmat munajat Ini lebih berharga daripada lunasnya hutang Karena ada orang yang ketika hutangnya banyak ibadahnya rajin Ketika hutangnya dilunasi oleh Allah Ibadahnya bablas Ada yang waktu sakit selalu menyebut nama Allah Sesudah sehat, dia bermaksiat kepada Allah. Coba yang mana? Yang namanya karunia. Yang namanya karunia adalah ketika sehat dan bertambah taatnya kepada Allah. Ketika dilunasi hutang, bertambah syukurnya kepada Allah. Maka hati-hati barang siapa yang kalau sulit ingat kepada Allah, lapang tidak ingat. Siap-siap kesulitan seumur-umur Karena itu karunia Allah yang membuat kita ingat kepadanya Jadi kalau kita ingin kemudahan dan kelapangan Itu sudah pasti ada Tapi bentuk yang paling hebat dari kelapangan ini adalah lapangnya kolbu Ridho Ini mahal Karena dilapangkan urusan, hati tidak ridho tetap kurang lapang. Diberi rezeki, hati kurang ridho tetap kurang. Belang hati ridho, ya Allah, ini episode yang harus saya jalani. Itu sudah karunia Allah besar. Ini benar. Hati ridho menerima kenyataan itu sudah kelapangan tahap pertama. Kelapangan selanjutnya dilapangkan untuk menggapai pertolongan Allah. Dilapangkan untuk ikhtiar, mungkin belum hasilnya, belum bentuk uangnya, tapi dia jadi semangat ikhtiar. Dalam ikhtiar uang tidak dapat, silaturahmi dapat. Uang tidak dapat, kawan nambah. Prospek ke depan ada. Apakah harus bentuk uang belum tentu. Mungkin dengan susah terbayarkan hutang, kita jadi ibadah bagus, kenalan banyak, pengalaman bertambah. Seperti yang mau menikah, sudah persiapan menikah, ditolak. Ini belum tentu musibah. Yang bahkan menikah mungkin jadi susah. Oleh karena itu, tidak boleh sok tahu. Yang namanya kelapangan, bukan seperti serba ringan, serba mudah bukan Hati lapang menerima ridho Allah, hati mudah untuk mendekat kepada Allah, tubuh akal gigih ikhtiar di jalan yang diredhoi Allah, itulah karunia Allah yang besar. Sesudah itu, terserah Allah bentuknya seperti apa. Yang penting kita bisa kenal kepada Allah, bisa dekat kepada Allah, bisa ikhtiar di jalan Allah sudah cukup. Karena itu yang menjadi kewajiban kita. Perkara takdir apa? Biarlah Allah yang menentukan yang terbaik. Ini yang harus kita pegang Jadi kalau belum wujud yang kita inginkan Bukan berarti tidak ada kemudahannya Bukan berarti janji Allah meleset Tidak mungkin Allah maha sempurna mengetahui masalah kita Wa mayyataqillah Yanya'allahu makhrajan Wa yandukhu min haithu layak tasidu Wa mayyatawakal ala Allah Wa huwa hasbuh Barang siapa yang gigih terus ikhtiar mendekat kepada Allah sambil menjauhi larangannya Nisaya akan diberi jalan keluar setiap urusannya Diberi pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga Dan barang siapa yang hatinya bulat kepada Allah semata Dicukupi kebutuhan lahir dan batinnya InsyaAllah